السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي أفل الله وعلى آله وصحبه ومن وقرأ ولا حول ولا قوة أعداد بالله أما بعد حضرة المكرمين معاشر الأساتذاء القرماء Bapak-bapak, hadirin, hadirat, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah kebetulan acara penutupan sementara pengajian jamaah tafsir libat karena bulan depan kita sudah menginjak pada bulan suci Ramadan Pada bulan suci Ramadhan Tentunya pengajian tafsir ini Diliburkan Dan insya Allah Akan dibuka lagi pada Bulan syawal Bapak-bapak Yang dirahman oleh Allah Hari ini Kita membaca Surat al maarij Pada Ayat 36 di dalam kitab Terjemahan Tafsir Departemen Agama Itu diberi judul Azab yang menghinakan Akan menimpa orang-orang Yang mendustakan Allah Maksudnya azab yang menghinakan Alias Kehinaanlah Bagi orang-orang yang mendustakan firman Allah alias agamanya Allah yaitu agama Islam nah, itu pemberian nama dari tafsir terjemahan Departemen Agama namun di dalam pengajian sebagaimana yang terlebih dahulu atau rutinan kita maka saya akan mengambil keterangan-keterangan keterangan dari kitabnya As-Syeikh Muhammad Ali As-Subuni Di dalam kitab Tafsirul Wafih Al-Biasan Mudah-mudahan ada manfaatnya Allahumma Amin Saya bacakan Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Fama Lilladzina kafaru Kibalaka muhti'i Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu Anil yamini wa anish shimali 'azib Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok ayat ma'u Kullu mri'in minhum ayudkhala jannatan na'im Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang melahmat oleh Allah itu satu rangkaian ayat yang kejadiannya demikian. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW tak kala beliau masih di kota Mekah, belum hijrah. Beliau itu kalau beribadah kepada Allah, senantiasa berupaya untuk menghadap Ka'bah. Adapun saat itu masih belum diperintahkan lima waktu, maka beliau beribadah mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim A'i Yisra. Ya, cuma di dalam keterangan-keterangan tidak ada bagaimana tata caranya. Man beliau beribadah mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Data caranya yaitu salah satunya menghadap kiblat dan kiblatnya itu beliau ambil adalah menghadap Ka'bah. Sedangkan orang-orang Yahudi itu berkiblat kepada Masjidil Aqsa alias Palestina. Orang-orang Nasrani Juga berkiblat ke Masjidil Aqsa Alias Palis Dina Nabi Muhammad S.A.W juga Hakikatnya saat itu Beliau Beribadah kepada Allah Yaitu berkiblat Kepada Masjidil Aqsa Alias Palis Dina Namun Nabi Muhammad S.A.W Selalu memadukan antara menghadap kiblat dengan menghadap Baitil Maqdis alias uh, Masjidil Aqsa jadi caranya ini caranya kalau saya tidak hafal barat timurnya di Mekah itu tidak hafal untuk di mana itu Masjidil Aqsa atau Baitil Maqdis saya tidak hafal cuman untuk memudahkan penggambaran kalau misalnya Ka'bah itu di depan saya ini Di depan buku saya ini Posisi Ka'bah ya. Kemudian Baitil Maqdis itu ada di timur sana Maka Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Kalau beribadah kepada Allah Beliau mengambil arah di baratnya Ka'bah sehingga Beliau bisa menghadap Ka'bah Yang otomatis Beliau juga menghadap Baitil Maqdis atau menghadap palis dina. Jadi dapat dua kiblat. Itu caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak tatkala beliau hijrah saya sebut saja bahwa Madinah itu berada di selatan gitu ya. Saya anggap berada di selatannya Makkah Atau juga selatannya Madinah. Nah yang jadi kesulitan Nabi Muhammad saw tak kala berada di Medina beliau ingin solatnya itu menghadap Ka'bah tapi posisinya enggak tepat posisinya enggak tepat kalau menghadap Ka'bah berarti beliau tidak menghadap Beitul Maqdis. maka Nabi kita Begitu masuk kota Madinah, Yang sering dilakukan oleh beliau adalah Berdoa kepada Allah Minta agar beliau Sholatnya itu menghadap kiblat ka'bah Itu Yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Surah Al-Fatihah Kemudian Allah SWT mengabulkan Harapan beliau Permintaan beliau bahwa sholatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Jadi terkala beliau di mana, beliau diada kota Madinah. Beberapa saat beliau menghadap ke Beitul Maktis, sedangkan beberapa waktu berikutnya barulah mendapatkan perintah untuk menghadap Ka'bah. Berarti meninggalkan menghadap Beitul Maktis alias Paris Nah, nah. Di Madinah itu ada satu masjid Tatkala Nabi Muhammad S.A.W. Sudah berkiblat ke Ka'bah Ternyata di salah satu masjid Yang agak jauh dari kota Madinah Lumayan agak jauh Itu masyarakatnya saat itu Solatnya masih menghadap Baitul Maqdis Tatkala di tengah solat Tengah solat ini Kemudian ada sahabat Nabi yang tahu bahwa Nabi sudah tidak lagi menghadap Betil Maktis. Tetapi menghadap Ka'bah. Kemudian masyarakat yang sholat di masjid itu diberitahu. Wahai saudara-saudara saat ini kita sudah diperintahkan untuk tidak menghadap Betil Maktis. Tapi menghadap Ka'bah. Kemudian di tengah sholat itu. Nah. Jamaah muslimin yang sholat di masjid tersebut langsung pindah kiblat di tengah sholat pindah kiblat tidak lagi begini separuhnya menghadap Beitul Maktis separuh sholatnya menghadap Ka'bah maka masjid itu dikenal dengan masjid kiblaten masjid dua kiblat. Saya kembali kepada permasalahannya. Tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah. Beliau itu kalau sholat terang-terangan dengan mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, beliau sholatnya atau beribadah kepada Allah itu berada di depan Ka'bah, berarti di depan terbuka. Nah, kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah kepada Allah dengan tata caranya menghadap kiblat, maka orang-orang kafir musuh-musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada berdatangan. Jadi mengintip gitu ya. Ada datang satu buah. Melihat Nabi Muhammad sholat. Bukan sekedar itu. Mereka sengaja menghina Nabi. Mereka sengaja memusih Nabi dengan perolok-perolokan mereka. Diolok-olok nah. Nabi kita diolok-olok lah oleh orang-orang itu. Anehnya orang-orang tersebut mengatakan. Hei Muhammad. Kamu ingin masuk surga ya. Kamu dan umatmu punya masuk surga. Uang kamu ini termasuk orang-orang miskin, umat umatmu juga termasuk orang-orang miskin. Ketahuilah bahwa kami kata mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu kamilah yang akan masuk surga terlebih dahulu. Soalnya atau sebabnya kami termasuk orang-orang kaya. Itu yang dilakukan oleh siapa orang-orang kafir Quraisy. Nah, kesombongan mereka yang mengandalkan harta benda itulah. Yang disebutkan di dalam ayat ini, "Famalilladina kafaruki balakamuhte'in" Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? Mereka bergelombang, bergerombol, ya, dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok guna untuk menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallama. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Ini ditanya oleh Allah karena pengakuan mereka sendiri. Ketahuilah hai Muhammad, besok yang masuk surga adalah kami, orang-orang Quraisy ini bukan kamu. Kamu kan orang miskin-miskin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui bahwasanya Orang-orang yang pertama kali Masuk Islam di tangan Nabi Kebanyakan adalah Fukoroh dan Masakin Bahkan dari kalangan budak Juga ada yang masuk Islam lah orang kaya-kaya Di kalangan orang kafir itu Gengsi kalau masuk Islam nah, Makanya itu Di allah, allah Begitu masuk Islam di allah, -Allah. Wah kamu ini orang-orang pinggiran Kamu ini orang-orang Kampung, kamu ini orang-orang miskin Mintanya masuk surga. Ketahuilah, yang masuk surga adalah kami. Karena kami masyarakat terhormat Menurut pemikiran atau pemahaman orang-orang kafir. Quresh saat itu. Kemudian Allah menjawab. Jadi bukan Nabi kita yang menjawab. Justru Allah SWT menjawabnya dengan ayat berikutnya. Kalla. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sekali-kali. Tidak alias tidak seperti anggapan mereka itu bukan mereka yang masuk surga bukan tapi Nabi Muhammad dan umatnya sesungguhnya kami Allah ciptakan mereka orang-orang kafir itu dari apa yang mereka ketahui yaitu air mani maksudnya mereka ini lahir dari air yang sangat hina dina yang menjijikkan kok tiba-tiba Melawan Allah tiba-tiba Menantang Nabi Muhammad Sebagai Rasulullah Bagaimana mungkin mereka akan masuk surga Yang menciptakan mereka Dari air hina itu adalah Allah Nah inilah Jawaban Allah kepada orang-orang Kafir yang tidak Beriman kepada Allah Subhanahu tak mungkin orang-orang kafir itu masuk surga, tidak mungkin karena yang menciptakan surga adalah Allah. Surga itu milik Allah yang berhak memasukkan siapa saja ke dalam surga adalah Allah yang menjadikan Nabi Muhammad itu utusan alias Nabi juga Allah. Sedangkan orang-orang kafir itu ingkar kepada Allah, jadi tidak mungkin sama sekali orang kafir itu masuk surga. Sungguh mereka sangat hina sekali. Sebagaimana diciptakan dari air yang menjijikkan, sesungguhnya orang-orang kafir itu juga menjijikkan sama dengan asal pembuatannya kalau tidak beriman kepada Om. Allah. Falauqsimu bi rabbil masyriki wal maghribi inna laqadirun. Maka Aku Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur Tempat terbit dan terbenamnya matahari Bulan dan bintang Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa Allah bersumpah dengan dirinya sendiri Allah bersumpah dengan zatnya sendiri Yang mana zat Allah itu adalah Tuhan yang maha mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari Matahari itu tidak pernah berubah Senantiasa terbit dari timur tenggelam di barat Itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu SWT Bintang gemintang itu juga demikian Berproses dan berputar pada porosnya itu tidak ada satu dengan yang lainnya bertabrakan yang sangat luar biasa. Kecuali barangkali ada peristiwa-peristiwa kecil sebagai peringatan dari Allah. Nah kalau Allah sudah mencabut peredaran tersebut. Maka hari kiamat namanya datang. Kenapa? Saat itulah Allah memutar matahari terbit dari barat. Tenggelamnya di timur maka masyarakat atau umat manusia ini menjadi kebingungan. Dan kalau Allah sudah tidak lagi mengatur peredaran bintang-gemintang, maka bintang-gemintang tersebut akan bertabrakan, dan jika itu terjadi, ada kerusakan di mana-mana, jika mana ada meteor-meteor jatuh ke bumi, kalau satu meteor saja sudah membahayakan, bagaimana kalau seribu meteor, bahkan sejuta meteor jatuh ke bumi, Karena sudah tidak diatur oleh Allah, itulah tanda datangnya hari kiamat. Ini surah Allah, Al-Anbiya ayat enam puluh lima. <tuh> Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Artinya kalau Allah sudah murka kepada suatu kaum, maka Allah tidak segan-segan untuk membinasakan kaum tersebut. Kita masih ingat para nabi itu diutus untuk setiap kaumnya masing-masing. Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya. Nabi Nuh diutus untuk kaumnya sendiri. Nabi Isa diutus untuk kaumnya sendiri. Nabi Musa diutus untuk kaumnya sendiri. Saya gambarkan. Kalau kita uh, mengenal Indonesia ini ya. Lebih mudah untuk digambarkan. Kalau Indonesia ini hidup di zaman para nabi terdahulu. Barangkali begini. Nabi Musa itu diutus untuk warga Pulau Madura. Nabi Isa diutus untuk warga Maluku. Nabi Ibrahim diutus untuk warga Kalimantan. Demikianlah dan seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk kafatan linnas. Kafatan linnas untuk seluruh umat manusia. Bukan sekedar di kaumnya masing-masing tapi seluruh umat manusia itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Allah SWT berfirman andai kata Allah itu murka sebagaimana zamannya Nabi Nuh AS Allah murka kepada umatnya Nabi Nuh yang tidak masuk Islam yang tidak mau beriman kepada Allah maka Allah menurunkan banjir kepada seluruhnya kaum Nabi Nuh dan mereka tenggelam, mereka mati. Kecuali beberapa orang yang beriman kepada Allah yaitu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Itu nabi siapa? Nabi Nuh tadi ya. Nabi Lut alaihi salam diutus kepada kaumnya Tak kala kaumnya ini tidak taat kepada Nabi Lut, maka Nabi Lut murka dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya ini diazab Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Yudh alaihi salam. Sehingga Allah menjatuhkan batu-bebatuan dari langit. Dan mereka tertimpa batu-batuan sampai meninggal dunia semua. Setelah meninggal dunia semua. Maka Allah menggantikan nah, kaum yang lain. Diutuslah para Nabi yang lain. Demikian dan seterusnya. Maka anda kata Allah itu mau. Tadkala kaum kafir Quraisy. ...melawan Nabi Muhammad... ...menantang Nabi Muhammad... ...menghina Nabi Muhammad... ...kemudian Allah murka... ...bisa saja kalau Allah mau, ...maka semuanya umatnya Nabi Muhammad... ...yang durhaka-durhaka itu... ...dikirim bencana... ...sehingga mereka mati... ...secara massal... ...itu mudah bagi Allah... ...cuman Allah SWT... ...alhamdulillah... ...mengutus Nabi Muhammad itu sebagaimana difirmankan wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta jadi Nabi Muhammad itu orangnya tidak pendendam Nabi Muhammad itu tidak marah kepada musuh-musuhnya tapi Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah wa Agar musuh-musuhnya itu Diberi hidayah Jadi walaupun dimusuhi Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak dendam Tapi bukan berarti Nabi Muhammad Yang tidak dendam itu sudah pernah perang Bukan Nabi Muhammad kalau melihat kemungkaran Itu berangkat perang Nabi Muhammad Maka ada namanya perang badar Kita sudah sering mendengarkan ya. Perang Uhud Perang Kondak Perang Tabuk Perang Hunen, oh beberapa kali Nabi Muhammad mengadakan peperangan karena melawan kemungkaran. Tapi Nabi Muhammad perang itu tidak membawa dendam. Jadi benar-benar nahi mungkar melawan kemungkaran bukan karena dendam. Itulah Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Luar biasa. Kalau Allah berkehendak untuk membumi, hanguskan manusia seluruh dunia ini, Allah mampu. Allah hanya mengatakan kun. Jadilah kehancuran itu. fayakun pasti akan terhad, terjadi kehancuran tersebut. Kalau Allah menghendaki. Saya lanjutkan ayatnya. Fatar hum yahudu wa yal'abu hatta yulaku yawmakumul ladhi yu'adun. Maka biarkanlah mereka tenggelam. Mereka adalah orang-orang kafir. Tenggelam dalam kebatilan. Dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Orang-orang kafir itu biarkan saja. Sampai mereka mendapati hari yang sangat ditakutkan oleh siapapun orangnya yaitu hari kiamat. Sedangkan orang kafir yang tidak menangi datangnya hari kiamat Al-Qubroh yang besar itu... Maka mereka didahului oleh kematian yang sesungguhnya. Kematian itu adalah kiamat kecil bagi mereka. Kematian seorang kafir, kematian orang yang munafik, kematian orang yang fasik. Ahli berbuat maksiat. Maka kematian itu adalah kiamat kecil. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu SWT juga menyiapkan yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Orang-orang yang beriman kepada Allah Orang-orang yang soleh Orang-orang yang baik Mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur Sedangkan orang-orang yang ahli maksiat Tidak pernah ibadah Orang-orang yang munafik Orang-orang yang kafir Maka mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di Dimana? Di kuburan masing-masing Dan orang Islam yang baik Itu ditanya oleh Allah Bisa menjawab Ditanya apa saja bisa menjawab. Kemudian dihitung amal ibadahnya lebih baik daripada lebih tinggi, lebih berat daripada amal keburukannya. Maka hanya pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan dari malaikat, mungkar dan nakir. Kemudian ditinggal. Mereka hidup dan bisa bersenang-senang di alam pekuburan. Bahkan orang-orang soleh itu saling berziarah Di alam kuburan itu saling berziarah kalau kita senang dengan orang-orang soleh, kita senang dengan para nabi, kita senang dengan para wali, kita senang dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Maka besok kita di kuburan selagi kita bukan orang yang disiksa di dalam kubur, maka kita bisa berziarah dan bertemu dengan mereka. Bahkan diriwetkan orang-orang yang ahli majlis taklim. Itu besok meskipun kuburan juga akan hadir di majelis-majelis taklim. Beserta orang-orang yang ahli majelis taklim. Tapi sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Itulah kenikmatan kubur. Sedangkan orang-orang yang ahli maksiat. Sudah terlalu banyak maksiatnya. Apalagi kalau orang itu sampai munafik. Apalagi orang itu sampai kafir. Maka begitu awal masuk di dalam kuburan. Ditanya tidak bisa jawab oleh malaikat. Maka sejak itulah mereka disiksa. Sampai menunggu kebangkitan. Bayangkan saja berapa lama itu ya. Menunggu kebangkitan yaitu menunggu hari kiamat. Nah, setelah mereka dibangkitkan. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Itu di padang mahsyar pun. Yang baik-baik dari umat Islam. Umat manusia yang baik-baik. Akan diberikan keringanan-keringanan. Janji-janji dekat dengan Rasulullah. Janji-janji perlindungan dari Allah. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang fasik. Ahli pelaku maksiat. Maka mereka akan kepanasan. Bahkan mereka akan tersiksa. Sampai-sampai diriwayatkan. Saking panasnya pada mahsyar. Itu setiap orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Saking panasnya pada Masyar Yang jadi masalah bapak-bapak dan ibu-ibu Bahawa di padang masyar itu Besok orang-orang yang tidak nyaman hidup di sana Mohon kepada Allah Mereka minta ya Allah Kami sudah tidak kuat di padang masyar ini Kalau engkau mau mengadap, menyiksa kami di neraka Ya sudah masukkan saja di neraka kami sudah tidak mampu hidup di padang masyar. Perkiraan mereka yang namanya padang masyar dengan neraka. Itu lebih parah padang masyar daripada neraka. Padahal neraka itu berlipat ganda pedihnya daripada padang masyar. Berarti apa? Berarti mereka hidup di padang masyar. Karena kekafiran mereka, keingkaran mereka itu jauh lebih berat siksaannya daripada di alam kubur lah di alam kubur itu sendiri sudah parah jadi berjenjang ini ya yang lebih parah pertama di alam kubur kemudian di pada masyar kemudian di neraka nahul na bilaimin dalik itu yang paling parah dan neraka itu bagi orang kafir dan orang munafik adalah hidup selama lamanya sedang bagi orang Islam yang ahli makciat itu ada waktu tertentu. Ya. Kepedihan yang ada di neraka itu sangat luar biasa. Orang hidup di neraka satu hari itu ada beberapa riwayat. Antara lain dikatakan hidup di neraka atau di akhirat itu sama dengan 50 ribu tahun. Di dalam kehidupan sehari hitungan akhirat. Jadi kalau ada orang. Nakau misalnya Dimasukkan neraka jatanya cuma 3 hari Itu berarti 150 ribu tahun Panjangnya waktunya Na'udhu Billahi Min nah, Ya saya lanjutkan Yauma yakhrujuna minal <Sing> ahdafi sirau Anka annahum ila nusubiyu Fidu Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur Dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera Dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia Jadi begini Orang-orang penyembah berhala Orang-orang kafir Berhala itu macam-macam ya Yang dimasukkan berhala macam-macam Ada kalanya berhala berupa arca Patung-patung Tapi ada juga berhala berupa manusia Contohnya apa Berhala berupa manusia Contohnya Fir'aun Fir'aun itu kan mengaku Tuhan dan minta disembah Berarti orang yang menyembah Fir'aun itu sama dengan menyembah Berhala ya eh, Jadi sama saja Nabi Isa alisalam itu seorang Nabi tapi disembah oleh orang-orang kafir yaitu orang-orang Nasrani Maka Nabi Isa diselamatkan sedangkan yang menyembah Nabi Isa itu disamakan dengan Menyembah berhala Sehingga Nabi Isa hu, Berlepas tangan dari Perbuatan orang-orang tersebut Orang syiah Itu ada sekelompok syiah Yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Justru adalah Zat Allah yang ada di muka bumi Itu orang syiah nah, Kalau sudah demikian Berarti orang syiah itu Sama halnya penyembah berhala Walaupun Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah orang yang baik menantu Nabi bahkan adalah imam kita. Ahlusun awal jamaah. Tapi orang-orang Syiah menyembah Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali beri lepas tangan dari orang-orang Syiah. Sedangkan orang-orang Syiah itu besok akan disamakan dengan para penyembah berhala. Nabi Bilaimin Nabi. Nah para penyembah berhala itu yang hakikatnya berhala betulan. Maka mereka besok dibangkitkan dalam keadaan disertai Tuhan-Tuhan mereka. Itu bukan berarti mereka jalannya tenang-tenang. Tapi mereka tertunduk malu. Di dalam ayat berikutnya. Khosy'atan absauruhum terhafuhum zillah. Zalikal yawmul ladhikanu yu'adun. Di dalam keadaan mereka menekurkan. Kalau bahasa lama ini menekurkan itu menundukkan maksudnya. Menundukkan pandangan karena malu kepada Allah Tuhan satu-satunya bagi seluruh umat manusia adalah Allah Subhanahu SWT ta Tapi ini orang-orang datang kepada maksyar Seakan-akan mereka disertai dengan Tuhan-Tuhan mereka Yang disembah terkala di bumi Maka mereka malu kalau dalam bahasa Singosari itu kecelit. Jadi. Ya. Mereka malu karena apa? Mengandalkan Tuhan-Tuhan dari patung-patung itu yang sebenarnya bukan Tuhan. Tapi diklaim sebagai Tuhan oleh orang-orang kafir tersebut. Padahal ini di padang masyar langsung menghadap Allah Subhanahu SWT. Bahkan setiap Tuhan-Tuhan yang disembah itu tak kalah ditanya. Walaupun itu batu-batu atau siapa saja. Disembah oleh orang-orang kafir itu ditanya oleh Allah. Hei, kamu patung-patung apakah kamu mengaku sebagai Tuhannya mereka? Pasti patung-patung tersebut mengatakan tidak kami bukan Tuhan mereka. Hanya saja kebodohan mereka menyembah kami. Ya, itulah yang bakal terjadi besok di akhirat. Sena Isa al-Islam disembah oleh orang-orang. Maka Sena Isa akan ditanya apakah engkau minta disembah oleh orang-orang itu? Nabi Isa mengatakan, lah, tidak tidak mungkin ya Allah. Aku minta disembah oleh orang-orang itu. Karena aku adalah utusan engkau ya Allah. Aku bukan Tuhan tapi aku adalah utusan engkau ya Allah. Itu ingkar terhadap pengikut yang menyembahnya. Syedina Ali yang disembah oleh orang-orang Syiah juga besok akan ingkar. Itu kan perbuatan mereka saja. Dan itu musuh-musuh saya itu barangkali demikian. Bawaan. Sahihina Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak pernah minta disembah oleh siapapun. Naudzubillahimin. Nah, Ali beliau adalah seorang yang alim. Beliau adalah sahabat Nabi. Beliau adalah keluarga Nabi. Beliau adalah menantu Nabi. Tidak mungkin beliau mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Naudzubillahimin. Nah. Saya lanjutkan. Dzalikal yaumul latika nuyudun itulah. Hari yang dahulu Diancamkan kepada mereka Yang juga orang-orang kafir Kures saat itu ada saja Yang menantang Nabi Mereka menantang, ya Muhammad datangkan Kalau memang benar-benar kalau ada kiamat Datangkan sesegera mungkin Itu orang-orang kafir ini aneh-aneh Nggak, -aneh. ya, orang kiamat kok Ditantang, ya eh, orang pada Ketakutan ini nantang Allah ditantang, semuanya Ditantang, maklum orang Kafir, maklum orang Itulah yang terjadi kelak di hari akhirat Allah akan murka dan Allah akan membalas dengan balasan yang sangat menyakitkan Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik Dan orang-orang yang lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya Na'ulubillahimin lalik Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang ahli ibadah Orang yang bila mana bermaksiat langsung taubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Apalagi di zaman sekarang, di zaman sahabat itu ada sahabat yang bermaksiat itu ada, tapi kemudian bertobat kepada Allah. Sahabat yang berzinah itu ada, tapi kemudian bertobat kepada Allah. Sahabat yang mencuri itu ada, tapi kemudian bertobat kepada Allah. Ah, tobat mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala karena itu ada namanya hukum rajam, ada namanya hukum potong tangan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Tapi mereka kemudian bertobat. Mudah-mudahan kita yang terjerumus dalam kemaksiatan mudah-mudahan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi kita mudah-mudahan kehidupan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadza wa warahmatullahi wabarakatuh